qalawar daratuh Dikatakan di kitab Nasihatul Dunya Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda nikmatani maghbunun fihi makthirun minannas as-sihhatu wal farah Ada dua nikmat yang mana manusia itu sering tertipu dengan nikmat ini yaitu pertama nikmat kesehatan dan yang kedua nikmat waktu, waktu yang luang dari Allah subhanahu wa ta'ala Al-Habib Abdullah bin Alwi'l al-Haddad ketika mengomentari hadis ini beliau menyatakan orang yang paling rugi dan orang yang paling menyesal itu adalah orang yang ketika hidup di dunia dalam keadaan sehat dalam keadaan dia itu punya waktu untuk zikir kepada Allah Punya waktu untuk hadir majlis taqlim, punya waktu untuk sembahyang berjamah di masjid. Akan tetapi dia memanfaatkan kesehatannya dan memanfaatkan waktunya cuma untuk urusan duniawi, cuma untuk urusan-urusan yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti setelah dia meninggal, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan ini orang-orang yang derajatnya tinggi maka orang tersebut akan menyesal kenapa karena kalau seandainya dia menggunakan waktunya dan menggunakan kesehatannya untuk beribadah dia juga bisa dapat derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi lain antara surga yang tingkat rendah dan surga yang paling tingkat atas yang bersama Rasulullah Alaihi Wasallam itu derajatnya lain sekali jadi yang bisa disimpulkan daripada Hadis ini, manusia itu sebetulnya ketika hidup memiliki pilihan Dan pilihan kita ini akan berpengaruh kepada kehidupan akhirat kita Kehidupan akhirat yang pertama kali fase yang kita lalui adalah alam kubur Dikatakan dalam hadis Innamal qabru raudotun min riadil jannah au hufratun min hufarinar Kuburnya manusia itu cuma ada dua pilihan antara taman-tamannya surga atau kuburan jadi liang daripada liangnya neraka waliyatubillah min t'haliq dan itu pilihan tergantung oleh kita di malam hari ini misalkan, Ba'dal Isya' Ba'dal Isya' kita punya pilihan kita bisa datang ke majlis ini baca sholawat, baca maulid, dengarkan pengajian nanti kuburnya, taman daripada tamannya surga tapi pada isyak kita juga punya pilihan yang lain tadi sebetulnya kita pada isyak bisa milih nonton tv bisa milih keluar jalan-jalan kan besok hari libur kita punya pilihan-pilihan nah pilihan kita itu yang akan menentukan tempat kita nanti ada di akhirat berkata juga Syedina Ali karamullah wajah manusia ini sebetulnya tidur dan nanti ketika mereka meninggal baru mereka terbangun. Tidur maksudnya apa? Mereka enggak sadar atas apa yang mereka lakukan sekarang. Dosa dosa dosa dosa terus, berbuat dosa terus, akhirnya ketika mati baru sadar. Ternyata perbuatan dosanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga ada ayat yauma yajma'ukum liyawmil jam'i, zalika yawmut taghabun. Ada hari dimana Allah akan mengumpulkan oleh kita semua, dan itu adalah hari yang akan ditampakkan kesalahan-kesalahan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita selamat daripada semuanya ini, Insya Allah. Ada terakhir, yaitu dari riwayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para penghuni surga itu tidak akan merasa menyesal kecuali penyesalan mereka cuma satu yaitu atas waktu-waktunya di dunia yang dia lalui dan dia tidak zikir kepada Allah sedikit pun. salah seorang ulama pernah menyatakan ketika dalam ceramahnya di madris yang semacam ini dia membawakan ayat ini para penghuni surga itu nanti bakal menyesal apalagi yang neraka yang di surga itu bakal menyesal ketika lihat dia punya waktu di dunia tidak digunakan untuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan kalau andai kata orang-orang yang sudah meninggal itu dibangunkan lagi sama Allah kemudian dia enggak dikasih kaki dia disuruh merangkak datang ke setiap matlis zikir dia pasti akan melakukan itu kenapa? karena dia tahu pentingnya matlis zikir yang semacam ini itu para penghuni surga gimana dengan para penghuni neraka wa liatubillah melihat tentunya penyesalannya lebih besar dan lebih besar lagi mungkin cukup ini dari saya wal afu minkum alhamdulillah